Di Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan, faktor kepemimpinan politik jelas menentukan masa depan proses demokratisasi, termasuk masa depan seluruh elemen bangsa ini dari dampak negatif liberalisasi yang menyertainya. Menurutnya, lemahnya kepemimpinan membuat bangsa Indonesia jadi kehilangan kemandirian, bahkan dalam soal ketahanan pangan yang menjadi kebutuhan primer seluruh elemen bangsa ini. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini? <gif> Jangan pilih Presiden yang salah tahun 2014 nanti kan gitu. Karena patronasi politik itu masih sangat penting. Sebetulnya Presidennya memble kayak ini juga nggak apa-apa. Kalau kabinetnya itu berani model-model tipenya e, dalamiskan kayak gitu. E, cari e, 20 menteri lagi yang lain kayak begitu... Presiden sural eh, apa di rumah aja bikin lagu gitu biar lagunya bagus itu mungkin akan berjalan jauh lebih efektif gitu. Lantas seperti apa bapak melihat dampak negatif dari liberalisasi sekarang ini? Contoh yang saya eh, karena saya bagian dari dunia itu ya tebu itu gula kita itu kalau kita overproduksi katakanlah misalnya overproduksi itu nggak bisa dijual keluar itu peraturan pemerintah kemudian eh, Di seluruh dunia produsen bahkan yang tidak produsen tebu uh, gula pun itu uh, menerapkan proteksi bagi impor gula masuk ke negerinya kita ini 0% gitu. Nah, gimana kita mau bertarung dengan pihak luar kalau gula damping dulu dari Brasil masuk ke Indonesia gitu. Eh uh, jadi Ya kita pasti kalah lah kalah harga gitu. Nah sudah baik-baik ini diatur tata niaganya. Tiba-tiba sekian banyak pabrik rafinasi yang hanya nyuci gula terus jual gitu. Alasannya karena ini untuk gula mamin, makanan dan minuman. Nah, tapi kalau misalnya, uh, uh, apa? kalau aturannya adalah untuk uh, makanan dan minuman karena uh, ikumsanya, ikumsanya eh, tinggi gitu. Pak kita punya produsen-produsen produsen yang punya ikumsanya rendah seperti gulaku, produk-produk gulaku yang yang atas itu bisa di bawah 100 kok ikumsanya. Ini skala untuk eh, kecernian gula dan eh, tingkat kesehatan gula gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pas FM.